Pak Faisal, meski pemerintah masih menggantung menaikkan harga BBM, namun publik terus melakukan perlawanan. Bagaimana Anda melihat kondisi ini Pak? Selama ini rakyat kita itu ternina bobokan seolah-olah harga BBM itu murah, tidak tidak lagi sensitif padahal harga naik pus. Jadi buat rakyat tidak peduli mau harga minyak dunia 200 dolar, 300 dolar per barrel, tidak peduli karena dia tahu beli 4.500, jadi tidak terjadi perubahan perilaku nah tentu saja kita empati kepada masyarakat yang kurang mampu gitu ya, yang juga mengkonsumsi premium dan solar sehingga mencoba untuk melakukan upaya-upaya bagaimana agar peningkatan beli itu terjadi jadi kan ini fenomena ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga begitu. Masyarakat Thailand juga seperti itu. Timor Leste yang jauh lebih mahal dari kita, itu harga bensin 10.000. Di setelah itu kan tidak naik mencolok. Bisa juga oleh karena itu kalau harga minyak turun, jadi turun naiknya itu kira-kira hanya sekitar 5% saja. Kalau naik 5%, turun 5% begitu. Nah, kalau di kita tidak di Perkenankan mekanisme adjustment yang gradual ini, tapi udah kepepet, baru kita hantam dengan kenaikan 40%, 100% seperti yang terjadi 2005. Nah, semampu-mampunya kalau di-shock seperti itu, dia tersentak juga. Dari cara pemerintah menggantung wacana kenaikan, apakah menimbulkan ketidakpastian lainnya, Pak? Oke, pemerintahkan sejauh ini baru bicara tentang premium. Pertanyaannya bagaimana dengan solar? Tidak ada pemikiran. Nah, produsen mobil untuk mengurangi dampak terhadap penjualan, mereka kan merencanakan untuk menjual mobil-mobil yang berbahan bakar solar. Di tengah jalan, solar juga dinaikkan. Kan jadi menimbulkan ketidakpastian. Rakyat yang sudah beli apa e mobil yang berbahan bakar solar juga merasa dibohongi gitu dalam tanda petik. ya Jadi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu menurut saya pikirkan ulang Citra komprehensif gitu. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis demikian perbincangan bersama Faisal Basri, saya Mary Agustin.